Yuk kita panggil sama-sama artis idolanya Jawa Timur bro. Ada Ramayana juga ada Max. Next Siapa dia agar bukan Eli Santika masih bersama Aurora. Solek <laughs>